ana a'udzu billahi min min a'malina wa amri 'alamin pemirsa kembali berjumpa dalam acara ihram dan senang sekali mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat, walafiat, dan aktivitas Anda juga insya Allah di hari ini bisa berjalan baik Tergantung bagaimana niat kita untuk selalu menggapai rasa syukur kepada Allah Subhanahu ta'ala Dan kami ingatkan hari ini mudah-mudahan sebagian umat Islam sedang menaikkan ibadah puasa sunnah ya yeah. Jelang hari Arafah pada tanggal 10 nanti kita akan uh, jelang uh, datangnya hari Raya uh, Idul Adha Dan hari ini di acara Ihram kita akan membahas tentang masalah kesiapan jamaah menuju Arafah karena informasi yang kami dapatkan bahwa uh, siang ini nanti insya Allah uh, seluruh jamaah haji Indonesia akan bertolak dari pemondokan di Makkah menuju ke tanah Arafah mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan juga mudah-mudahan segala uh, doa yang dipanjatkan serta kesehatan akan senantiasa dimiliki oleh uh, jamaah haji kita Amin ya Rabbal alamin. Nah pemirsa bersama kami hadir narasumber kepala subdit uh, Sistem informa Informasi ya, Pengembangan Sistem Informasi Haji ya, dan Umroh Yaitu Bapak Dokter Andes Haji Amin Akas MSI Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Kabar waalaikumsalam, sehat Pak Jangan terus ya, ya. Jakarta <laughs> Mudah-mudahan kesehatan selalu InsyaAllah, bersama kita ya. Dan juga ada Ibu-ibu dari Majelis Sa'lim Sa An-Nur Tajur Ciledug Tangerang Assalamualaikum Ibu Apa kabar Ibu Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sudah selesai subuh semua ya sudah puasa semua? Uda Insya Insyaallah Dan ada juga marawisnya dari Majlis Kalimantur juga ya Assalamualaikum Apa kabar semua? Alhamdulillah Pemirsa kami mengajak anda juga Untuk bisa berinteraksi bersama uh, Pak Amin Akas Selaku Kepala Subdit uh, Pengembangan Sistem Informasi Haji Terputar masalah kesiapan jamaah menuju Arafah di telepon 574 atau juga ke 021 Baik Pak Amin, ini sudah siap-siap ya. ya karena siang nanti tepatnya mungkin sebelum zuhur jamaah juga sudah stand by menuju Arafah. Hmm. Jadi uh, ini kan sekarang kita pada, pada pukul setengah lima waktu sini mm -hmm. dikurangin di 4 jam ya berarti 1. di sana setengah satu. Nah pagi ya. Mm -hmm. Nah dalam posisi setengah satu ini uh, bukan berarti jamaah uh, tidur. Mm -hmm. Sebagian kecil. besar uh, dia selalu sebagai Sebagian kecil lah mm -hmm. ada yang berusaha tajud malam ini mm -hmm. dan berusaha setelah itu mm -hmm. bahkan akan jalan kaki. Mm -hmm. Biasanya jadi ada yang jalan kaki terutama yang ya. pemondokannya lebih dekat ya. ke arah Mino uh, dan Mina, sebagian ya, sebelum apa biasanya sih mbak ada subuh mm -hmm. baru biasa cara atau ya ada yang baru habis tahajud dia langsung jalan mm. dengan catatan bahwa di tengah jalan dia akan sholat subuh yeah. tapi dari kita pemerintah ini ada sebagian jemaah mm -hmm. yang begini Hmm. Ada sebagian yang di, di apa sih namanya yang punya keyakinan macam-macam yang biasa kita istilahkan <laughs> dengan tarik. Iya, <laughs> uh, setiap ini bisa kan berdasarkan historis. Betul. Ya ingin mengatakan hmm. ya hmm. Tetapi yang yang kita apa namanya sepakati dengan pemerintahan Arab Saudi hmm. adalah uh, jemaah harus uh, naik bus. bus. Karena ini sudah ditanggung oleh pihak narkoba Bila narkoba ini semacam organda ya mm -hmm. oh. Di dalam perusahaan, perusahaan benar, kendaraan apa Dan mm. di dalamnya ada syarkia lagi Perusahaan-perusahaan mm. yang menangani masalah apa mm. ee, Antar jumput jemaah antarkota, yeah. mm. antarkota. Nah ee, jemaah kita sekarang ini memang setiap pelotor mm. Kalau dulu itu ya ee, sekitar 10-11 mobil ya mm. Sekarang itu Kalau tidak salah sekitar 6 sampai 7 Oh di lebih diperkecil. Kenapa? Diperkecil. Ini kan sistem taradudi oh, nah, ya. Oh kita, kita masih menggunakan sistem taradudi dan kalau tidak maka akan terjadi pemadatan nah, Mobil yang harus dikurangi supaya tidak tidak terlalu apa namanya biar seimbang. Nah memang biasanya ada dua trip nih. Nah ini yang jemaah kita ya apa namanya perlu bersabar. Iya. Kalau lah keluarga di tanah air ada yang mau nelpon hmm. jamaahnya ya memang ini ini satu lagi lagi kita harapkan keluarga yang ditinggal di tanah air ini ikut mendoakan ini uh, saya istilahkan kalau dalam pembahasan apa namanya perjalanan ibadah haji ini adalah merupakan uh, perjalanan yang apa sih namanya puncak nih hmm. klimaks akan menghadapi sebuah persoalan yang besar kenapa Uh, di Mekkah kemarin itu terkonsentrasi Kita mm -hmm. uh, sudah, sudah latihan menghadapi tantangan mm -hmm. Nah sekarang ini akan menghadapi perjalanan sebenarnya Lebih Perjalanan Ya uh, Arafah Mina ini adalah di Masyair, masyair. masyair. masyair. masyair. Uh, okay. Adalah sebuah perjalanan yang melelahkan mm -hmm. Nah karena itu uh, kekuatan hati memang uh, tidak perlu panik dan apa Kesal, grundel boleh Karena masyair. dua trip nih perjalanan ini mm -hmm macet, terlambat pasti oh kok belum datang busnya, panik, resah, Pani, resah. telepon keluarga di Jakarta di tanah air, hmm. ini gimana, saya masih di sini nih belum ada busnya nih, hmm. Wah, itu itu yang sering-sering ramai biasanya. Hmm. Tetapi uh, jemaah hmm. kita harapkan yakin aja, hmm. percaya, insya Allah uh, karena ini sudah tanggung jawab pemerintah Arab Saudi, yeah. uh, kita coba uh, memfasilitasi dengan uh, hmm. pengetatan. Nah pengontrolan hmm. sehingga yakinlah bahwa jemaah pasti akan terangkut. Insyaallah. Insyaallah. Hmm. Insyaallah. Karena kan ada evakuasi juga ya? Ada, hmm. ada jadi ada jadi ada tiga hal istilah saya kalau dalam persiapan ini. Yang pertama adalah dari pihak jamaahnya sendiri hmm. secara fisik dan mental hmm. karena akan menghadapi perjalanan dan uh, tantangan. Yang kedua adalah dari sisi uh, kita selaku petugas. Hmm. Ya kan dan uh, tentu dalam malin pembersih Arab solehah yang ya. dan yang ketiga adalah uh, yang di tanah air ini ikut mendoakan hmm. tiga hal ini. Nah dalam hal uh, jemaah itu adalah uh, karena jemaah ini kan tergabung dalam satu kloter satu kloter akan diangkut dengan enam atau tujuh bus tujuh bus kapasitas berapa thread. pak? Ya satu rombongan biasanya empat puluh lima, empat puluh lima orang. Nah, kenapa apa? harus empat puluh lima kan ini biar solid, hmm. kagak rombongan itu solid hmm. untuk perjalanan ini. Yang kedua adalah secara fisikly itu adalah sebenarnya persiapan-persiapan apa bawaannya. Ya jangan terlalu banyak bawaan hmm. yang secukupnya, saja. cukupnya satu dua uh, pakaian okay. untuk biasanya untuk digunakan di Mina nantinya. Hmm nah dan makanan-makanan juga dan insyaallah uh, makanan di sana akan menggunakan apa uh, perasmanan catering hmm. oh iya hmm. yang, yang dikelola oleh maktab hmm. dan uh, yang dikelola oleh perusahaan yang ditunjuk terpilih nah dalam hal kloter ini kita sebenarnya uh, regu rombongan dan para perangkat kloternya itu ada pertemuan khusus Sebelum berangkat. Sebelum berangkat. Jadi dua hari sebelumnya itu Driefing, sudah ada pertemuan ya? briefing uh, di tingkat sektor, mm -hmm. internal kloter maupun antar kloter, yeah. oh, yang dikoordinir oleh mm -hmm. sektor. Mm. Nah, ini adalah regu dan rombongan ini kan jemaah di dalamnya. Yeah. Ketua regunya, ketua rombongannya itu di briefing dan didiskusikan bagaimana jadwal pemberangkatannya, bawa apa saja. Mm -hmm. Jadi akan tersulihasi dalam jemaah dalam satu kelotar. Kenapa? Hmm. 10 orang dipimpin satu orang. Ini ikut rapat ketuanya nih, ketua, apa, ketua regunya, uh, ketua guru, rombongan, rombongan ikut rapat juga. Satu kelotar ya? Iya. Jadi biasanya itu minimal dua kali rapat. Hmm, persiapan. Nah, dan satu kali rapat uh, di tingkat sektor. Hmm. Ini, ini ini memang. Mulai dari bawaannya, kita mau harus ngapain dan seterusnya. Yang menarik sebenarnya adalah Sistem kita ini yang istilah saya seringernya inilah yang namanya mandiri. Hmm. Justru kalau bisa kita katakan jadi bahwa mandiri kelompok, mandiri kelompok itu adalah dia solid, dia paham persis apa yang dia mau lakukan hmm. dan dia yakin bahwa tahapan-tahapan ini akan dijalani dengan uh, satu penjadwalan yang sudah disepakati oleh pihak di sana. Hmm. Yang kedua adalah dari sisi mentalnya. Uh, mental ini adalah Kita istilahkan uh, Kepaserahan hmm. Jadi ada kepasrahan bahwa uh, Bahwa memang uh, inilah perjalanan puncak Inilah uh, uh, Apa sih namanya Penyatuan kita dengan alam hmm. Ya artinya di atas natural Kita akan menemukan fitrah hmm. Nah penemuan fitrah Dalam uh, Di setiap individu Itu artinya dia akan menemukan... apa Habitnya. Uh, Kembali kepada karakternya. Siapa dirinya. Siapa dirinya. Dan... Apa namanya... Di sana kita yakin juga bahwa... Walaupun mungkin orang menemukan dalam tempo... Satu detik mungkin. Tapi manusia akan menemukan aslinya di sana. Karena itu sering-sering kita silahkan. Itu tergantung niatnya. Tergantung amalnya. Juga kan sering itu kalau orang dapat uh, apa perlakuan yang baik, tapi kalau ada orang dapat perlakuan buruk kan itu tergantung amalnya sebenarnya. pada next time itu iya. itu tergantung uh, Itibar, dan akhirnya apa kita akan menemukan perenungan di akhir roba apa dunia kan, Opil akhirat. Opil akhirat. di dunia apa, akan kita temukan di semuanya mm, ya. Jadi artinya akan kita temukan itu itu itu. Nah. Persiapan mental ini adalah terkait dengan keluarga kita di tanah air. Tanah air juga. Kita harapkan keluarga ikut mendoakan itu, karena memang uh, ini ini perjalanan berat. Nah, karena perjalanan berat, tentu juga harus uh, punya kekuatan yang betul uh, betul betul uh, solid supaya kita tanam anaknya. Nah, yang selanjutnya dari sisi jadi jemaah, nah dari sisi petugas. Nah, dari sisi petugas pun sama e, Baik di tingkat dakar, tingkat sektor Nah, khususnya di Mekkah Ini tanggung jawab e, dakar Mekah hmm. Jadi e, Mulai pukul Satu siang nanti Setelah sholat zuhur itu Itu sudah mulai e, Keliling tuh hmm. Sektor di tingkat Satu sektor kan biasanya membawai Berapa ya. maktab ya hmm. Berapa rumah Kita kan menyewa sekitar 400 lebih rumah hmm. Nah, jadi itu artinya ada 400 dua puluh berapa titik ya, ya yang harus di di apa sih namanya yang harus di uh, sweeping hmm. karena kuasirnya jangan sampai ada jemaah yang tertinggal mungkin ada yang sakit betul. ada yang masih di Tidak. toilet ya, ya. lagi apa hmm. busnya sudah berangkat ya. pada ini sudah kedua ya. kan hmm. terakhir hmm. Hmm. Hmm. ini kita lakukan sweeping jadi insyaallah makanya uh, kita kita coba apa sih namanya biasanya mbak dasar itu sudah betul semakin intens dan terutama di habis maghrib, hmm. habis isya lagi hmm. itu akan intensif dilakukan. Sampai, oh bener -bener. ya, sampai karena kita harapkan sampai uh, pukul nol itu sudah habislah jemaah itu. Sudah dari semuanya, pondokannya, ya. dari pondokannya. Ya. Nah, persiapan yang kedua itu adalah persiapan uh, karena tidak semua kita sehat, ada jemaah yang sakit. Iya. Jangan nah, untuk uh, hmm. safari wukuf jadi apa para jamaah haji sakit ini disafari ukupkan hmm. Oleh petugas kesehatan. Oleh petugas sama pembimbing ibadahnya juga. Ya, ya. dengan pembimbing ibadah hmm. disitu, di situ di Wak ini memang ini dijampingi oleh para, para, para apa para petugas kesehatan, dokter dan pasiennya perawat ya. Informasinya berapa banyak yang akan disafari ukupkan? belum-belum hmm. hmm. belum pasti ya karena bisa jadi ini. ada perubahan. biasanya sih pengalaman setiap tahun itu Uh, sekitar 200-an lebih kadang sampai oh, 400 ya. ya. Uh, itu ya. ada mobil khusus, hmm. ada mobil kayak truk gitu, lupa saya namanya mobil apa itu yang bukan ambulan? Bu, uh, ambulan iya, ambulans ada truk gitu yang jamaah yang, yang di dalam itu sekian depan ya. Oh. Peralatan komplit uh, dengan apa sih namanya? Apa itu yang alat ber, medis. Alat medis lah. Hmm. apa namanya itu nah. <laughs> yang kayak kabel-kabel berkeleleran <laughs> itu. <laughs> nah itu yang yang menariknya di situ sebenarnya adalah uh, uh, arafah adalah merupakan indikator hmm. indikator bahwa uh, targetnya adalah seluruh jemaah harus disaparihukupkan okay. bahkan ada yang dibadal hmm. hajikan Jika sama sekali tidak memungkinkan untuk disaparihukupkan ya. yang aduh, sudah apalah sudah tidak mungkin kan terakhir apa mungkin atau apa namanya hmm. nah itu di di badal hajikan dan ada dibiayai itu langsung oh. oleh pemerintah jadi semuanya ditanggung oleh pemerintah, pemerintah? pemerintah ya ya ptih lah okay. itu baik pak Amin mohon maaf kita hmm. tidak dulu nanti kita lanjutkan okay, kita akan ya, dengarkan ya. lagu yang pertama dari tim Marawis Majelis Sa'lim Anur pak kita hmm. ikuti yang berikut Bersama kami dalam program Ihram Informasi Haji dan Umroh Dan bagi Anda yang baru saja mengikuti Kami ucapkan selamat bergabung Bahasan kita tentang masalah kesiapan Jamaah menuju Arafah Jadi bagi Anda yang ingin bertanya Kami harapkan sesuai dengan tema kita Tentang kesiapan Jamaah menuju Arafah Di line telepon 574 Atau juga bisa ke 021-574-3478 Narasumber kita hari ini adalah Bapak Dr. Andres Haji Amin Aka selaku Kepala Subdit Pengembangan Sistem Informasi Haji dan Umroh. Baik silakan. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Halo, hmm. assalamualaikum. Selamat malam. Iya, dengan ibu siapa? Dari mana ibu? Oh, dengan dengan Bu Yati di Riau. Bu Yati oh, di Riau. Volume TV tolong dikecilkan. Oh, iya, terima, Tuh, berjemur saya di sana. <laughs> ini Ibu Yati silahkan Ibu Adalili Iya Ibu hmm. Ibu kemarin saya berangkat praji Oh Amin. kemarin ya ja. Mau ini hmm. men <coughs> Mengucapkan terima kasih aja sama uh, Pemerintah Apa Hmm <coughs> Pemerintah yang inilah apa itu memberangkatkan hati. Ya. Yeah. Yeah. Yeah. Terima kasih gitu aja. Oh ya. Yeah. Oh. Terima kasih. Ini maknanya dalam, yeah, kalaupun yeah, ucapan terima terharu. kasih terharu. Yeah, terharu. Terima kasih ya. Bu Yati. Berikutnya Assalamualaikum. Alhamdulillah, panik, pak Amar. Pak tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Oh iya. Tak. Oh, iya. iya. Berkah, Pak berkah. Alhamdulillah. Iya. iya. Tak. Mm, tak. Amin. Ya. Amin. Ya, pak <laughs> Nawi. Ya, iya. Eh, Pak Amin. <tutuk> pa amin. <tutuk> amin. Ya, silakan. Ya, iya, iya. Eh, uh, begini, eh, uh, ini kami diri untuk dan berdoa di Iya yeah. Eh uh, sesuai dengan uh, di Alquran di surat Ar-Ra'd ayat 25 mungkin. Mm Heeh. -hmm. Ya, dan berdoalah kepada Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut dan bukan dengan suara yang keras. Iya. Yeah. Baik waktu pagi dan petang jangan kamu termasuk orang-orang yang lalai. Mm Heeh. -hmm. kira-kira artinya mana ya. Yeah, yeah. uh, saya melihat pernah waktu saya ukuf dulu. Iya. Yeah. Di Al-Aqra'ana beberapa kemah dari Indonesia Indonesiaia dia memawak pompawaspekter oh ya yeah. mm. dengan portua a raami rami, -rami pincang -pincang, gitu sehingga sepertinya mengganggu uh, pihak pihak lain tuh mm. itu apakah dibenarkan tuh? karena memang manasi kajinya kurang kurang ini nih kurang kurang mendalam mungkin mm. Zina Baik, ada konsep sendiri pengajian di sini gitu. Hmm. Jadi uh, cengang, cengang. Cengang Ria, gitu. <gulia> <Okay>. <gulia> Terima kasih Pak Amar dari Wonjeruk. Baik, silakan asalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji Ori Lili. Salam. Ori Lili. Di Tebet. Ya, <gulia> silakan Pak. Mau tanya Bapak, ini, Bapak, ya, ini ya. Nabi Nabi Ibrahim ini disanksikan oleh orang-orang uh, uh, Yahudi itu bahwa dia mm -hmm. pernah ke Arab uh, atau Jazirah Arab atau Mekah gitu ya. Mm -hmm. Nah kalau kita ini dasarnya Nabi Ibrahim di Mekah itu dasarnya da informasi dari orang Arab dan Alquran saja atau memang ada ada secara uh, ada ada historisnya. A, ada histori dalam bentuk uh, peninggalan peninggalan sejarah apa yang membuktikan bahwa memang Nabi itu milik Nabi Ibrahim gitu? Okay, kita baik. hanya berdasarkan informasi dari orang Arab dan Alquran saja gitu, karena baik. orang Yahudi menyangsikan itu. Soalnya kan itu di Ur itu di asalnya kan atau di, uh, Nabi okay. Ibrahim itu di Irak daerah Irak itu sama Nabi Ishak gitu ya? Baik. Yeah, so, yeah, terima yeah. kasih Pak. Terima kasih. Pak Haji Yori, ibu-ibu ada yang mau bertanya kami silahkan. Iya, silakan Bu. Namanya sebutkan. Langsung aja Ibu. Hmm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ibu um, Ibu Hajah Mama hmm. Lupa Bu sama namanya. Oh <gulia> yang <gulia> <gulia> dari Majelis Ta'lim Anda. Iya, silakan Ibu. Mau bertanya kepada Bapak. Ya. Tentang Keadaan di janji untuk kepada Arapah. Hmm. Bagaimana Kalau sebelum uh, wukuf kepada Eropa mm -hmm. di jamaah ini ada yang meninggal dunia begitu Pak, mm -hmm. bagaimana itu caranya? Ya, Hanya segitu aja. Ya, Baik, ya, ya, ya. terima kasih Pak. Ya, terima kasih Ibu Hajah Mamah dari Ibu Yati di Kepulauan Riau, beliau mengucapkan mm -hmm. terima kasih, oh, begitu puas dengan pelayanan pemerintah. Ya, mm -hmm. saya pikir setiap kita yang sudah dari sana memang ada rasa. ...apalagi Salu, pas ya? musim haji nih hmm. dengarkan labbaik ya <laughs> labbaikallahumma <kelong> labbaik heeh <laughs> uh -uh. seandainya labbaikallahumma labbaik jadi dusk memang tak ada ya. ada suasana uh, apa ya hati yang rindu ya, tenang kita juga mungkin. Jadi saya pikir mungkin begini. Arafah ini adalah panggilan Ilahi. Jadi eh uh, Kita memang harus juga mencoba me me mengikuti uh, tunturannya Karena ini panggilan diri Tapi kebanyakan kita melihat perjalanan ke masyair ini adalah traveling hmm. Ini yang kadang membuat kita ini Saya pikir saya tertarik juga memang uh, Tadi beberapa Saya pikir dari tiga pertanyaan ini sebenarnya ingin mengatakan bahwa Apa iya hanya sebatas perjalanan traveling saja perjalanan seperti kita diara apa biara oh, ke Bali ke mana ya ke Gunung Bromo sana apa sebatas hmm. itu perjalanan ini. Jadi memang ini yang perlu menarik sekali. Jadi karena itu memang e, bagaimana e, perilaku e, jemaah kita menyikapi situasi itu yang tergantung betul tergantung persiapannya. Ya. Jadi saking ibu dari dari Rio ini saking beliau punya keterharuan hmm. yang, ya, yang, cukup, yang cukup cukup ya hmm. beliau memang ya kita yang aneh kita yang tahu hmm. yang kedua pak Amar, pak Amar ya tentang buku bahwa uh, dengan suara apa yang... sih namanya suara, -suara keras hmm. jadi artinya lagi-lagi memang ini uh, kita masing-masing punya cara hmm. sehingga kalau ada yang mungkin sudah terbiasa dengan yang apa uh, Istilahnya itu di di hmm. ya dengan dan sekitar itu nah ini kan kita juga tidak bisa berkomentar banyak karena itu sudah menjadi sense nya dia lebih yakin itu jadi ya ya kita tidak bisa komentar juga setiap orang punya cara yang membuat dia lebih yakin itu ya silakan sebenarnya memang betul uh, tentu uh, yang sekelilingnya mengganggu hmm. tetapi kan artinya uh, di sana itu para rombongan biasanya pakai apa sih namanya ini? Iya, toa. Ada toa itu ya. Lodeka. Dan kita juga ada mic yang di sana memang yang untuk untuk ee Naib Amir Hajar ini diperkirakan bisa menjangkau semua perkemahan ya. Dan bahkan kita dipasangkan uh, kalau bisa di dalam tenda perkemahan kita itu kan ada mikros yang kita linkkan kita coba si tahun kemarin itu cara internal sih ya secara internal hmm. bisa terkonek sehingga uh, jemaah mendengar uh, cara sentral ya dakwah oh. dari naib, naib amirul hadis biasanya okay. dari kita Jadi dan bagaimana ya. apa sih namanya hmm. sambutan uh, menurut tahun ini kita, juga seperti itu pak Biasanya setiap tahun ada, hmm. ada itunya. Karena kita sudah punya jaringan komunikasi di sana yang menggunakan Bravo itu yang bisa dimanfaatkan. Berarti dari pemerintah Indonesia sendiri tidak ada larangan untuk para... Uh... Tenda, tenda, ya, biasanya keras. doa tapi itu, bukan, uh, bukan itu apa yang sifatnya apa, uh, khutbah ya, tidak untuk ya. khutbah, hmm. untuk khutbah saja, untuk khutbah dengan apa hmm. Tetapi setelah itu kan ada masa tenang, masing-masing berdoa dan masing-masing Setelah itu masing -masing. selesai masing-masing Biasanya berdoa. tidak semua keras kok juga, tidak ya. semua Biasanya setiap pimpinan uh, pembimbing ibadah ini memberikan waktu Hmm. Untuk masing-masing individu ya. Jadi tidak semua juga mungkin memang ada ya. yang uh, Betul itu ya. mengganggu ya. Tetapi terkadang jemaah kita memang senang yang begitu Lebih khusyuk ya? Ya khusyuk Jadi suara... Di... Pak sebenarnya imamnya lagi, ya, ya. Hmm. memang apa ya karena memang ini kebiasaan sejak kecil mungkin dalam uh, ritual ibadahnya doa hmm. sering begitu jadi memang ya, ini masalah. juga kebiasaan yang tidak bisa kita kita hmm. apa sebut namanya Ya Pak Amar mudah-mudahan bisa dipahami ya insyaallah Pak... dan kira Pak... memahami yang begini ya, Pak, Pak ya yang ketiga ini Pak Nabiullah Ibrahim Jadi napatilah ini kan kan di di uh, apa ini perjalanan itu kan kalau kita lihat uh, telapak kaki Nabi Ibrahim di Makkah di Ka'bah itu kan di makam Ibrahim itu itu adalah dan Ka'bah pun peninggalan ya, Ibrahim itu itu itu uh, artefak hmm. dalam uh, itu peninggalan sejarah hmm. dan uh, Arafah itu ada ada batas ariyanya hmm. memang ada pemekaran uh, tetapi itu sudah sudah apa sih namanya uh, tidak tidak bisa dipungkiri itu dunia mengakui itu kalau itu sejarah hmm. uh, itu itu adalah peninggalan uh, sejarah dan uh, maka tidak bergeser kota-kota tidak bergeser Kak jadi ya tak, tak. jadi dulu, sebenarnya hmm. itu adalah uh, artefak hmm. dan itu adalah peninggalan uh, uh, sejarah yang secara fisik bisa kita lihat bisa hmm. kita lihat itu sebenarnya Jadi enggak ada masalah, enggak ada dalam quran pun ditegaskan bahwa yeah. Ka'bah itu dilanjutkan mm -mm. pendirian itunya bangunannya oleh Nabi Ibrahim. Yeah, iya, bahkan ya. oleh pemerintah sebelumnya itu kan oleh pemerintah Rasul itu kan justru yang peninggalan itu kan dihilangkan dengan ditakutkan itu jadi sirik. Karena sekitarnya dulu adalah berhala-berhala uh -huh. ya. Berhala-berhala juga dibabat habis oleh dibabat Nabi habis. Ibrahim. <laughs> jadi <laughs> memang kalau kita mau bicara artefak oke okay, dalam arti uh, sains mungkin ini tetapi kan tidak bisa kami masalah keyakinan. Betul. Nah dikhawatirkan itu sebenarnya okay. sehingga tidak Banyak yang uh, hmm. peninggalan sejarah Nabi Allah Ibrahim di Kota cukup, Cimekah, cukup ya Cukup-cukup disini ya Bu Hajjah Mama. Mama Jika sebelum hukum jamaah ada Oh iya meninggal, ya, meninggal. Ibu, ibu Ya dikuburin dulu kali ya <laughs> Tentu uh, ada pengurusannya Ada ya uh, Di masing-masing kelotar Nanti itu akan diurus oleh maktab juga Dokter closer kita itu akan memberikan dia apa semacam sertifikat of death apa, apa SUD apa ya surat keterangan kematian. Mm -hmm. Nah kemudian pemakamannya oleh maktab setempat oh. yang ngurus. Nah biasanya di mana tuh Pak dimakamkan biasanya? Ya maklak macam-macam beberapa tempat. tempat. Tetapi yang menarik sebenarnya di sini adalah. Uh, Dia meninggalnya sudah berhaji kan, ya. menurut bahkan di tanah haji. air pun ketika dia sudah berniat hmm. dia sudah dia sudah haji itu, dia sudah haji. Nah jadi jangan jangan ada pembadalan lagi di situ. Nah kita Oke. ini salah sedikit badal badal. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> iya. Gak usah nggak usah uh, ya. Apa. Dia uh, pasti kadang haji. ada yang harus berangkat juga jadi Karena lagi lagi sempurna ah, merasa belum sempurna. Terusnya memang uh, ini masalah. Uh, keyakinan uh, uh, okay. jadi ini, uh... Baik. Sudah ada pemirsa lagi bang, Mama. Mm -hmm. Cukup ya Jadi memang tidak jadi, Mesti ya. harus dibadalkan Iya betul Tetapi Niat, uh, sudah niat hajinya sudah hmm. Niat hajinya sudah ya. ya Niat haji itu tidak perlu harus fisik Bu Niat hmm. haji itu adalah bisa dirasakan hmm. uh, Dan tidak Tidak mesti harus kasat hmm. mata Nggak, hmm. nggak, mesti Nggak, nggak okay. mesti itu Karena itu urusan di sini bu ini. Tapi kalau mau badalin juga? <laughs> mau apa? badalin juga ya. Mau-mau saja, nah, tidak ada ya. yang larang itu. <laughs> Oke, ada yang bergabung lagi. Assalamualaikum. Mm -hmm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Bapak mohon maaf volumetinya juga mohon dikecilkan dulu. Ya, iya sebentar ya. Iya. Uh, ada lima kilo dari Tivita. <laughs> Silahkan Pak dari, Siapa dari mana? Dari Dedi Subang Bu. Oh Pak Dedi ah, Subang. Subang. Silahkan ya, Pak Iya ya, ini saya mau tanyakan. Hmm. Ya. Apa uh, ada nggak sesuatu yang bisa menjadikan orang itu tidak hajinya tidak mabrol, gitu Silakan oh. dibahas. Ada Mungkin sesuatu anda, tidak ya Iya apa penabungan uangnya atau apa pendapatan uangnya dari apa gitu hmm. Tolong dibahas ya Pak ya okay, baik. Oke baik Terima kasih Terima kasih Pak di ah, Pak Deddy pesen nih Pak tolong dibahas ya, ya, ya. Silahkan lagi Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pak Haji Kadir nggak berangkat haji nih? Oh. Waduh, <laughs> <laughs> ini mau bertanya saja sama. <laughs> antri, antri lima kali lima tahun lagi Pak Haji. <laughs> Silakan Pak Haji Kadir. Sama Pak Amin nih, Mushala. Misalnya dari Araba mm -hmm. itu ke Musdalipah. Mm -hmm. Iya. Nah, kalau Para jamaah yang satu rombongan 45 itu mm -hmm. tidak usah turun di mobil ambil batu secukupnya boleh nggak ambil batu di mina mana hmm, yeah. ya jadi supaya jangan sampai jamaah ini numpuk di musdalifah itu mobil mobil datang naik lagi karena macet ya taruh duduk tadi ya pak i, ya memang uh. harus okay. tidak turun di hmm. mana pak amin supaya untuk mudah bahasa ini mm -hmm. dan sehingga ngambil bantu di Mina ya supaya tidak bertumpuk di metode baik Terima kasih. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Haji ya, Kadir kami silakan asalamualaikum. Dengan, dengan Pak Ajiana, dengan Pak Ajiana nah. allo. Iya Pak Ajiana, volume TV-nya tolong dikecilkan. Uh, iya, uh, iya. Tadi sudah disambut Salam saya oleh kokokan ayam <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pak Jiana di mana? Dari Sukabumi Dari Sukabumi, Sukabumi. Mangga atau Pak Haji? Iya yeah, saya mau Nanya mengenai Perbedaan dam dengan kurban yeah. uh, Karena begini Masalahnya Untuk Haji Tamatu hmm. Itu ada dam yeah. Nah kita ini kebanyakan Dari Indonesia itu membayar damnya kan kepada yang mewakili di sana pengurus. Yeah. Nah, pada disembelihnya tuh hmm? eh, bukan pada hari Idul Kurban. Hmm. Nah, jadi kita itu. Agak kurang yakin hari yang benarnya itu kapan penyembelihannya itu ya. Apakah boleh pada waktu sesudah umroh mm -hmm. Kita langsung disembelih orang sana mm -hmm. Apa memang harus menunggu pada hari <laughs> Idul Kurban mm -hmm. Nah yeah. penjelasan bagaimana kalau penyembelihannya itu dilakukan bukan pada waktu hari Kurban Demikian mm -hmm. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Jadi mungkin maksudnya Pak Haji nah ini beliau kepingin menyaksikan langsung pemotongannya Jadi merasa kurang afdol gitu ya Ya, Baik, iya, berikutnya iya. Assalamualaikum Dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan ya. Bapak siapa dari mana, Pak? Dengan Pak Abu Maskur di Bekasi. Oh, Maskur. Di Bekasi. Silakan, Pak Haji. Terima kasih, terima kasih. Iya, alhamdulillah tahun hmm. lalu saya peserta orang tua hmm. dan anak-anak maksud Ibadah hati. Waduh, hmm. satu keluarga ya pak ya? Betul, betul ah, alhamdulillah. Wakil. Ya yeah, tinggal iya. saya ngantri nanti pak. Alhamdulillah, <laughs> yeah. saya tinggalnya sangat dekat dengan Masjid Laharoh. Oh, alhamdulillah. Hmm, yeah. ya. Alhamdulillah di hotel tersebut mm -hmm. kami dijamu, mm -hmm. diberikan makan setiap mm -hmm. hari mm -hmm. oleh Hotel Al Alam. Bapak bukan haji plus? Bukan Nggak, oh, Bukan ada, ada, ada, bukan, booker, booker, ada, ada, ada, ada mm -hmm. kebaikan dari booker, booker, booker, rezekinya booker, makan booker, booker, booker, Di booker, okay. booker, di Hawaii. ya. ya, ya, ya. Pertanyaannya, ya ya nie mam na to, że jestem w hotelu. Ja mam na to, że iya Iya hotelu. Pak mam na to. bisa utuh bisa utuh oleh oleh iya to. Ja, ja ya Jadi eh uh, yang tidak bisa apa menjadikan nasi mabrur. Uh, yang paling pertama tadi itu adalah ketika di tanah air yang tadi si juga sebutkan sih Pak di sini. Ya kalau sumber biayanya itu ya Ya ya ya begitu. Bisa mengarah ke sana ya. Ma, ya bisa mengindikasikan. Sehingga eh uh, membuat dia justru gelisah sebenarnya hmm. jadi pada akhirnya dia gunakan uh, dana itu yang membuat dia gelisah justru kalau saya betul nggak huh? uh, apa apa mungkin ada bilang money laundry ya pencucian hmm. di sana ya nggak lah nggak bisa mm -mm, tidak <laughs> nah, tapi uh, banyak... itu pun sudah lumayan sebenarnya mm -mm. tapi tentu ada tetap ada hukumannya Apapun hmm. itu hmm. Uh, tetap ada hukumannya hmm. tetapi itu masih mendingan, hmm. ya, masih, mendingan dari... masih mendingan dari yang lain <laughs> dari... Daripada <laughs> buat macam-macamnya oh. Tapi artinya uh, Mabrur pada akhirnya uh, istilah saya itu milik milik Allah ya. Yang hanya bisa diberikan kepada orang yang dikehendaki hmm. hmm. nah, Tinggal pertanyaannya uh, sejauh mana kita hmm. mencoba meraih itu Yang ya. Ini yang jadi ini yang kita jadi bisa menari. hanya bisa menyaksikan indikasi apakah kabur nah, atau tidak. Kemudian tantangan tantangan selama di sana. Hmm, ya. Ya, jadi uh, wala rafasa, wala pusuka, wala jidala. Itu yang paling jelas sebenarnya. Itu bisa juga bisa, menjadi itu indikasi itu nanti. Betul-betul, tetapi ya jemaah kita kadang tidak tidak mau tahu ya begini. Hmm. Oh, ini urusan ibadah ibadah, urusan dunia-dunianya itu hmm. saja. Kita nggak bisa komentar banyak juga karena memang uh, itulah mungkin perlu persiapan benar memang ini kan air ini. Bisa yakin kalau bisa ke depan mungkin perlu ada sertifikasi anu kali. Haji. Tiap pergi haji mungkin sudah layak pergi haji ini. Oh tes dulu. <laughs> kalau perlu, <itu. laughs> kenapa ya supaya supaya ya, benar lah oh, istilahnya gitu. mungkin itu mungkin dia pak pak deddy pengen mengarah ke situ tapi saya pikir kan nggak hmm. bisa bertahap lah hidup hmm. ini proses ya nggak yeah. bisa sekaligus jadi mudah-mudahan dari itu ada yeah. satu uh, apa namanya yeah. niat taubat ya yang yeah. dilakukan makanya yang penting taubat. kembali kepada niat makanya yeah. niat. ma'brur insyaallah niat kita insyaallah nah. kalau niat kita itu full pertahanan contoh hilang yang sederhana itu sebenarnya apa ya ibu kalau ibu yang melahirkan nah anaknya apa iya. itu gimana itu iya. itu ikhlas itu ini dikeluarkan dengan ikhlas ya. wah nangis apa apa ibu pernah ngeluh nggak buktinya hamil lagi hamil lagi hamil lagi itu itu contoh ikhlas itu pasrah bahkan oh. <laughs> senang lagi iya nah ini kalau Padahal pak Kadir tapi <laughs> ikhlas itu <laughs> nah ini ngambil batu di di apa pak Jikadir, di mana ah, bisa nggak boleh ini. tentu Hmm. tetapi yang namanya uh, mabit di musdalifah itu yaitu itu harus tapi tidak harus berulang hanya pasti namanya beberapa sesuatu, jam sesaat sesaat hmm. nah hanya saja memang sekarang kan sudah dibuatkan pelaparan khusus itu di sana Sebenarnya. Nah, ketika mengambil batu ya itu yang kadang <laughs> ya, artinya tetapi artinya lagi-lagi ya kembali ke kita lah istilahnya Hmm. Nie, memang uh, ada yang udahlah seretnya ngambil ya ngambil lima biji simbolis, selebihnya nanti diminah secara hmm. simbolis saja. Hmm. Memang ada yang agak wah ngambil nie, nie, nie, nie, juga nie, mau perang apa? <laughs> Dan batunya juga batu katanya tidak boleh yang besar <laughs> yang ya, ya nie, nie, Apa? Seperti apa krikil ya? Kerikil ya Waktu nah. kerikil itu adalah ya kecil-kecil Mungkin ibu waktu pernah perlihatan Simbolik ya Simbolik oh, ya Oh kecil-kecil ya wajib. <laughs> Berarti Berarti Berarti kita gini <laughs> Itu sewot bener sama setannya Kayaknya kalau sekirin gini Iya-iya <laughs> Bonjol Sekarang nah, ibu di Bu Ana ya Bu Haji Yana Eh Pak Haji Yana di, di, di Cukabumi Dam dengan kurban Dam dengan kurban mm -hmm. Jadi Gak yakin jelas kalau... Nah dam itu kan adalah Ketika uh, sesuatu yang kita apa denda ya denda ya dendak, ibadah, kita musuk. selesaikan hmm. itu karena memang itu hukuman hmm. jadi dam itu adalah pembayaran hmm. apa denda e, ya karena kita dihukum hmm. karena kita berbuat salah kita harus bayar itu hmm. itu tumbusan ya, hmm. ya. Itu biasanya dam, nah, ya hmm. itu hmm. Nah, kemudian kurban nah beda lagi kan nah persoalnya mungkin apakah jema'ah kalau semua jema'ah nanti ngelihat hmm. Para saat apa Pomotongan, pemotongan, huh? itu kan kacau <gulitra> hmm. Nah makanya oleh pemerintah setempat diatur sebenarnya ya. itu Kita memang banyak ya pendapat hmm. Apa tidak bisa kurban kita itu uh, apa, kurban. di tanah air Damnya, damnya Apa damnya di tanah apa Apanya dam yang pemotongan kurbannya di tanah air, di tanah air. Tapi kan dapak harus di tanah suci Darahnya nah, itu kan, tumpahnya ya Nah makanya jadi ya hmm. ini juga hmm. persoalan Tapi kan artinya itu anonah debatable ya Mungkin nanti pada banyak Pak, mohon maaf sebelumnya uh, batas Arava itu sekarang uh, uh, bagaimana? Ya, nah ini yang uh, jadi antara Minah, Musdalifah dan arafah Arofa? sendiri hmm. itu kan sekarang uh, apa ya di gunung apa apa namanya itu di, sudah dalam tapi dalam area yang uh, pemekaran itu kan pemekarannya di dekat apa sih namanya nih? Gulong... Mina Jadir, apa Jabal Rahma. Jabal Rahma. Mm. Nah itu kan yang sudah uh, di samping itu kan pemkarn sehan itu. Tapi kan masih dalam area kan ada jalanan yang mm. mem -mem -mem -mem -mem ada perluasan lagi wilayah, pak. Masih sebanyak memang, kalau salah, ada penyerangan di sebelah itu, oh. yang rame memang oh. kemarin. Oh. Uh, kita pernah punya perkemahan di situ. Mm Heeh. -hmm. Uh, Tapi Tapi masih dalam wilayah Eropa? Masih. Masih. Okay. Itu masih ya di pinggir-pinggir orang mempersoalkan lah itu. Tetapi mm. itu tidak masih dalam. Pemerintah Rusia tidak mungkin dong. Semudah itu maksudnya. Iya dong. Beliau-belau juga memiliki mungkin sama dengan Mina Jadid yang ya, ramai. Iya, uh, Mina Jadid uh, belum juga. Ramai Pada akhirnya tetapi sebenarnya ya itu ada batasan yang memang eh makanya sebelah ini kita harus memang secara simbolis. Jangan dilempar itu simbolis. Uh, kita mabit di Musdalipa simbol secara simbolis hmm. di Mina dan seterusnya jadi yeah. ini kalau dipersoalkan uh, jadi terlalu fiksi ya yeah, seperti juga uh, lontaran jumroh itu mm -hmm. wilayahnya juga ditinggiin kan lima yeah, tingkat kemudian juga sekarang, sa'i juga ya. berapa tingkat ya pak sa'i, SAI tingkat ya? sudah ya yeah. uh -huh ke Lata atas apa, lagi ke atasnya ada di semakin di di luar di ya. bahkan di atas bisa kita juga sahih toh bisa Tawap biasa di atas di lantai di atas. dua itu kan ibu sering mm -hmm. kalau ibu udah dari sana nah, tapi lebih jauh ya, jadi muter lebih jauh <laughs> kalau mau cari pahalanya lebih besar kan <laughs> jalan. Nah, ini simbol simbolis yeah. ini yang harus kita pahami tidak secara letterland -letter. nah, so, nah, kemudian pak Haji Mashkur di Bekasi Mashkur. oh ini beliau himbau supaya hotel hotel yang Oh ya, Alhamdulillah hotel alam Jadi, uh, Artinya inilah salah satu contoh uh, Bagaimana maktab ya Yang punya rumah Dalam pelayanan kepada jemaah kita Masih peninggalan sistem seh dulu Menghormati tamu ya, ya Bagaimana Yipur, mereka betul-betul hmm. ingin be -berapa, Bersedekah ya di Jemaah kita Nah, betul uh, Sebagian uh, maktab Memang juga bermasalah, sekian punya rumah juga bermasalah nah, Sehingga, tetapi sedikit yang bagus mm. Nah, ini nih mungkin yang seperti kita terima kasih kepada Pak Abu Maskur yang mencoba Mudah-mudahan jemaah sebagian besar mendengar ini Bahwa mm. uh, di sana itu, itulah contoh ya Bahwa yang punya rumah itu Selami kan kasihan punya rumah di komplain kalau <laughs> rusak dikit, di <gulau> komplain Tapi itu tidak semua, iya. ada juga yang bagus tadi ada ya? Ternyata ada Ini hafair sekarang masuk kering satu. Ring 1. Oh, luar biasa nih. Mudah-mudahan jamaah kita juga. Kita biasanya siapkan masih ini. ini jadi cerita terus ini. Yang di di apa? Diandalkan ya tempatnya. andalan memang ini. Ibu-ibu ada yang mau tanya lagi? Kami silakan. Oke, tapi sebelumnya kita iklan dulu kita dulu. Nanti kami akan kembali setelah yang berikut tetap bersama kami dalam program ikram. Masih bersama kami dalam program Ihram Masih bersama narasumber kita Bapak Dr. Andrew Haji Amin Akas selaku Kepala Subdit Pengembangan Sistem Informasi Haji dan Umroh Pak Amin, saya ingin tahu situasi di Tanah Suci Arofah Persiapan Panitia sudah sejauh apa hmm, Saya yakin yeah. Bapak Amin di sini selalu memantau ya Tendaknya sudah siapkah Kemudian adakah uh, bagian kesehatan yang siap melayani yeah, di sana yeah. Karena beberapa tahun yang lalu sempat terjadi pemerintah Saudi tidak berkenan untuk ada tenda kesehatan untuk nah. jamaah Indonesia ya? Oke, okay. jadi persiapan-persiapan hmm. uh, uh, ini kita bagi dalam tiga daerah kerja untuk uh, masyair ini. Hmm. Yang pertama itu adalah dakar uh, Madinah, petugas-petugas kita di Jeddah itu, itu. Yang di Jeddah itu akan menempati Arafah. Nah ini hmm. yang persiapan uh, utama hmm. di, di Arafah adalah dilakukan oleh dakar Karena kerja apa hmm. namanya Jeddah hmm. nah. Yang kedua itu di Mina itu oleh Dakar Madinah hmm. uh, Dan yang ketiga adalah di Meshudalifah itu adalah oleh Dakar uh, Makkah dan uh, Meshudil Harun biasanya. Dan tiga dan... wilayah ini betul-betul ini ya? Tiga wilayah Urgen ini uh, Kita di, di selama di Armina ini kita silakan ada namanya Katop Armina, Satuan Korps Darat Minah. Satuan Operasional Dan uh, di Mina Arafah Uskiri itu adalah Satgas, Satuan Satgas. Jadi, mohon maaf nih ada telepon nih, kita telpon dulu. Ya, kita nggak bisa membendung pemirsa yang mau gabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dengan Pak siapa ya. dari mana Pak? Dengan Bapak Hati Bisinggu di sanggul, negara Serang. <laughs> Pak Hati B, Pak Kabar. Baik baik saja Mbak. Silakan silakan. Hmm. Selamat pagi Bapak narasumber yang saya hormati. Uh, masalah kesehatan ini, Pak. Ya, ya. yang yang betul-betul sangat serius sekali karena kejadiannya itu uh, ada sampai jemaah kita kena flu burung itu, hmm. nah itu bagaimana pendeteksian dari kesehatan di Indonesia gitu? Kapan nih Pak? Sampai... Bapak uh, ya. yang kapan yang kena flu burung yang tahun ini? Iya, hmm? kan ada beritanya itu? Oh gitu ya, sudah ketinggalan informasi nah, ini saya. iya silakan. Sudah di sampai mana. di tanah suci gitu maksudnya pak? Iya. Oh, jadi di tanah oh. itu kan kena itu ada itu. Ya ya Kok so, kenapa Oke, itu sampai bisa terjadi demikian pak? gitu mm -mm. Jadi baik. bagaimana itu? Tidak teridentifikasi. Ya? Dari kesehatan kita gitu. Baik, untuk ya. tahu gitu bahwa kita sang kena flu burung. Terima hmm. kasih. Wassalamualaikum okay. wassalam warahmatullahi Terima kasih atas informasinya. Tetapi mudah-mudahan tidak meresahkan ini ya. Baik berikutnya assalamualaikum. Assalamualaikum. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Sahril. Pak Sahril apa kabar? Ya silakan Pak. Silahtaklil. Hmm. Rabbal alamin. Amin. Tanya uh, mengenai serta haji, terutama mereka yang belum pernah. Iya. Iya. Hmm. Apa benar? Hmm. Kalau emang benar, pertanyaan saya. Saya itu mendaftar pada bulan lima tahun 2008, hmm. nomornya itu sudah bayar 20 juta, Dapat persis 10743, hmm. kira-kira 2010. Jakarta 2010, ya Pak? Iya Jakarta. Hmm. Hmm. Informasi dari kandepaknya, Pak? Terus pertanyaan kedua catatan oh. ini, hmm. apakah saya itu cacat atau sedikit? Uh, bersalah atau berdosa kalau saya kasak mencari uh, kesempatan untuk supaya bisa segera berangkat Oke okay, baik. Misalkan dengan membayar atau memberikan uapan atau apa-apa begitu atau membayar lebih atau apa uh -huh. apakah ini termasuk bagian daripada usaha uh -huh. atau uh, sesuatu yang tidak, tidak diperkenankan? Baik. Pertanyaan selanjutnya satu lagi kalau boleh ya. Uh, iya boleh pak silakan nah, pak. Ini kan seperti itu uh -huh. ya secara manusiawi mungkin uh -huh. ya kalau kalau saya itu memang ikhlas mm -hmm. ya kenal Allah mm -hmm. tapi ada yang keinginan yang lain yaitu ada terselip satu keinginan untuk meningkatkan iman mm -hmm. meningkatkan harga diri dan mm -hmm. kemuliaan mm -hmm. apakah ini dibenarkan kalau adalah pemikiran yang begitu harga diri dan kemuliaan im meningkatkan iman mm -hmm. harga diri dan kemuliaan iman terhadap Allah harga diri sama manusia kemuliaan mm -hmm. untuk pribadi sendiri okay, baik. Nah, terima kasih terima kasih Pak Sari ibu silakan Ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Siti Parokah dari Majelis Taklim Anur Kelurahan Tajur. Saya ingin uh, bertanya kepada Bapak Kyai, ada seorang anak uh, mau menunaikan ibadah haji sudah mendasarkan, yang Insya Allah tahun depan mungkin perangkat. Uh, Sedangkan ibunya oh, sudah meninggal Itu cara membatalkan bisa apa tidak dan bagaimana caranya Ya baik Anaknya sebelumnya sudah pernah pergi haji belum? Belum Oh ya baik oke okay. Udah Bu <laughs> Terima kasih Bu Baik silahkan Pak Amin dari Pak Htb di Tanggul Bonyur Serang Ini tentang informasi peluburung apa memang uh. ada? Berdasarkan jadi berita. gini nih, mungkin yang dia maksud ini adalah pernah memang jadi berita uh, santer di, di koran tentang hmm. uh, kesiapan pemerintah menghadapi pulau burung yang hmm. yang sedang hmm. apa kan ya? Dan bukan hanya itu pemerintah juga. Jadi berita-berita koran itu saya lihat, kayaknya hmm. sih yang membuat hmm. dia. Tapi, Tapi di sekarang nggak hmm. ada, nah, nah, belum, Lu, belum ada, ada. informasi ada hmm. dan uh, pihak. Uh, Departemen Kesehatan itu hmm. siap Sudah itu hmm. dengan peralatan Alat deteksinya ya. Dan di pihak bandara juga apalagi Sudah tiap mundur Jodh, Sudah saya pikir tidak ada masalah Pernah, sorry, juga ya, sudah sudah sudah jauh jauh. Dan juga antisipasi dari jauh-jauh Dan jemaah kita dibekali Dengan apa uh, uh, Masker ya uh, Dan beberapa Pemberitahuan informasi sosialisasi itu Di dalam kloter hmm. Terus ada perhombongan juga harus bersih tangan, harus apa kebersihan di lingkungan itu akan sudah sedang itu bergulir kok ini. Kalau hmm. sih enggak ada sudah, sudah like. namanya uh. sudah. Karena kebetulan memang sempat kantor sebelumnya. Hmm. Jadi jamaah kita sudah siap bicara hmm. ini hmm. dan pemerintah juga dengan peralatan yang oleh baik, yeah. Pak, oleh terso. Bahkan itu sempat uh, ada apa sih macam uh, pertemuan internasional kan hmm. uh, ...untuk tentu negara Arab waktu itu. Jadi hmm. selesai ada insya Allah sih sudah. Hmm. Pak Saril hmm. ini ada hal ya yang mm. saya pikir memang daftar tahun 2017 uh, uh, waiting list mm. yang kita sekarang ini sudah 700.000 sebenarnya mm. Mm. yang uh, setelah apa 75ribuan lah yang siapa semuanya masih menunggu nah memang tergantung di masing-masing provinsi mm. uh, ke kredit Kabupaten ya provinsi jadi, kabupaten. dan biasanya sebagian batal rata-rata seribu lima ratusan yang batal setiap, setiap tahun, tahun ya, oh, Masya Allah per provinsi, jadi, ya, apa? seluruh, uh, seluruhnya, seluruhnya. seluruh, nasional ya dan ternyata uh, kita lihat pendaftaran ini sehari itu, itu sampai dua ribu, hmm. sampai dua ribu lima ratus itu, Perhari. setiap hari itu daftar, Masya Allah itu. jadi hmm. range-nya cukup-cukup uh, pendaftaran ini, nah hmm. uh, kaitan dengan apa Apakah? Nomor porsi ini <laughs> sudah bisa tahun depan Apakah mungkin betul Nanti di Kandepak Nanti di cek ya, persis, ya. Harus lihat dulu nomor di database-nya hmm. Kemudian uh, Apakah Ada gimana kasar nih? Oh. Jadi artinya Nah uh, inilah Lagi-lagi memang uh, Ada beberapa hal istilah saya Yang bisa memang membuat kita Panggilan haji lagi-lagi Ini undangan ya Panggilan ilahi Nah kita belum apa udah kasak kusu gitu lah Tapi disana lebih parah lagi kali kasak kusu Sebaiknya jadi, mengikuti nah, rol aja saya ya? pikir saya sih uh, pasrah Mengikuti rol aja ya Pasrah Kebetulan hmm. ada yang kebagian Ada yang nawarin ya hmm. Ada yang apa Ada yang apa ya. Tapi harus bayar Harus apa Itu hmm. problem Wah nanti malah nanti jadi, jadi, jadi Apa ya. namanya Sogok-sogok Sogok, ya yang terdampar ini kan sebenarnya Itu adalah mereka yang memang Nah kepingin berangkatnya tidak cepat Tidak sabar oh, Oke okay. Justru tapi di uh, Akhirnya apa istilah kita ya pemerintah hanya bisa menanggung yang pakai nomor Oke okay. di luar itu tidak nah. tidak tidak jadi. Udah masalah keikhlasan nih Pak, mungkin kita wakil lagi. Ya, masalah ya keinginan untuk meningkatkan iman harga mm -hmm. diri dan jadi, apa Jadi sebenarnya kepasrahan. Ketika kita istilah ketika kita bisa ke, apa ada kepasrahan sebenarnya. Dan kita sudah terbiasa itu di dalamnya secara intrinsik itu secara apa dia melekat. Hmm. itu harapan di situ sebenarnya hmm. jadi dalam kepasrahan itu e, terpatri harapan-harapan yang e, di apa sih namanya rahmatan lil alamin itu ada di dalamnya hmm. tapi yang paling utama memang, adalah jika, keimanan jadi, maksudnya karena semakin kita me menghendaki nanti justru lain ya yeah. <laughs> Allah semakin. maha tahu apa yang ada di hati kita, kita ya itu, <laughs> kita pikir, jangan terlalu di state ya yeah. semakin di state dia semakin justru Misalnya saja dia, dia. Hmm. tidak tidak tidak hmm tidak nyaman. Jangan oh, Oke. Okay. Dari mm -mm. Bu Isi tiba yang... Anak. Tapi ibunya keburu meninggal. Bagaimana kalau caranya Oh. Badal. badal. Jadi. Ha -ha. Eh, nah, badal ini eh, tentu kan yang sudah pernah pergi aja kan yang ya. membadalkan itu. Kalau belum badal. pernah nggak bisa ya. Kalau belum pernah ya. Ya, bagaimana membadal? Kalau dia sendiri belum. Hmm, <laughs> nah, ya. Nah, yang kedua eh, adalah karena dia memang belum. Hmm. Eh, Banyak, eh, pasti namanya eh, bisa kita titipkan hmm. untuk di, apa, eh, tapi orang yang betul kita kenal, syukur-syukur hmm. ada saudara yang lebih ya. dekat sebenarnya itu yang lebih utama hmm. kalau, tapi, eh, Dan yang paham tentang bagaimana paham. haji gitu ya Haji, dia sudah pernah pergi haji, hmm. Hmm. tentu kalau sudah pergi kan ya kita harapkan dia sudah paham Oke okay. Dan betul-betul di nama eh, itu di, di niat karena pada niat, saat hajinya ya, nama yang dibadakan disebutkan ada, ya. ya, ya. Oke. Okay. Baik. Mungkin itu yang sekilas Bo, ya. ya jadi kalau belum haji belum bisa badakan gitu ya. ya. Sebenarnya kita pengen anu ini di Arafah ini hmm. Sebenarnya supaya masyarakat tahu hmm. uh, bahwa Kita di sana itu uh, untuk arafah itu ada hmm. perkeamanusus okay. untuk jadi kalau ada ada tidak hmm. salah ada masalah sama okay. kita di sana kesehatan insyaallah insya Allah, ada, ada ambulans hmm. ya yang kita siapkan yang baik. jadi medis itu mobile ya hmm. dan rumah sakit dekat situ juga ada berapa rumah sakit ano ya. rumah sakit apa yang lain nah. jadi baik wamin sayang sekali waktunya habis mudah-mudahan hmm. informasi tadi juga bisa membuat uh, Para keluarga jamaah hmm. yang ada tanah ya. air cukup tenang, cukup lega Bahwa rupanya kita panitia harapkan mari berdoa begitu siap, siap. Okay. Kita doakan jamaah kita di sana hmm. Yang sedang diberikan siap -siap kemudahan siap dalam dan kesehatan. Untuk menjalani ibadah ini Oke, okay. terima kasih sampai ketemu Ibu-ibu terima kasih ya. juga ya. Terima atas kasih Dari tim tim Sida juga terima kasih Pemirsa dimanapun Anda Tinggal mungkin kita yang tanah air saat ini Berdoa untuk semua keluarga kita Seluruh bangsa yang ada di Tanah Suci Mekah Yang akan segera melaksanakan ibadah wukuf Pada wilayah Arafah, Musdalifah dan Mina Mudah-mudahan Allah memberikan selalu kemudahan dan kesehatan sehingga amal ibadah semua bangsa kita ini diterima oleh Allah Dan tentunya kita yang tanah air juga ikut didoakan oleh mereka-mereka sehingga tanah air kita juga menjadi makmur Dan terima kasih atas kebersamaan Anda Mohon maaf atas segala silap Sampai jumpa